Keluar raja besar. Arbas Community. Wow. Sudah kangen banget saya sama Panjirekan ya. Saya ucapkan ribuan rasa terima kasih kepada teman-teman Panitia Arbas Community yang ada di kawasan Desa Papakan, seperti di Pati, Jawa Tengah. Acara temu dan dan sekaligus Memperingati hari ulang tahun negara kita tercipta yang berdekat sudah 72 tahun Armas Komun ini menghadirkan kebet dan dutupro Jawa Timur Baru meter dan dutupro Jawa Timur Melejek dan dutupro Santara kepala <tuh> untuk hadirkan sebuah bintang artis topnya Indonesia yang sering Anda tonton di layar televisi Anda lewat CD, DVD, VCD yang katanya sudah beredar di seluruh persada Nusantara masih berbasecamp di kawasan jeruk Gamping, tria sudarjo selatan tipur yang dipimpin oleh ibunda Joanna Aurora siang hari ini tentunya kepingin sekali memberikan yang terindah Memberikan yang terbaik Untuk Arbas Community Sebelumnya Juga kamu ucapkan selamat datang Kepada SNP Indonesia Dari manapun Kalian datang dari Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Tetap salam satu irama Untuk kalian semuanya Ya, Kalian memang istimewa banget Dan juga terima kasih atas kerja sama dengan jajaran tim keamanan, Bapak Polri, Bapak TNI, terima kasih atas kerja samanya. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolsek Sukolilo bersama seluruh anggota, Bapak Danramil Sukolilo juga hadir bareng bersama seluruh anggota, Bapak-bapak Polri yang datangnya dari Polres Pati, Satuan Brimob Dalmas Yang mengemban tugas pada siang hari ini Kamu ucapkan selamat datang Bapak-bapak TNI dari Kodim Juga ikut serta Memberikan ruang Sanyaman, kamu ucapkan selamat datang Dan tentu kerja bareng dengan Ramayana Audiental System dari Bratang Kota Buaya, Surabaya Maester Munib, terima kasih Atas kerjasamanya, kangen <tuh> Dan tentu Acara ini diabadikan oleh Max Pro Shooting. Matur sembah dua. Oke, langsung saja enggak usah banyak bicara atas nama pemuda yang ganteng-ganteng, yang bijaksana. Dan tentunya dari teman-teman Nyopalapa -teman, sudah kangen banget ya di bawah Arpas Community. Kebersamaan siang hari ini akan tetap selalu ada. Arpas Community, solidaritas tanpa batas mantap. Oke, okay, bareng bersama, artis-artis idola Anda yang sudah ada tunggu, yang sudah ada nanti, juga ada SNP Indonesia. And the God is